publik Tengko cinta damai betul dengan slogan kami bukan arogan tapi menjaga kehormatan luar biasa baik saudara-saudaraku acara ini akan kami juga dengan bacaan bismillahirrahmanirrahim t e p a t n y a di edisi hari minggu pada hari minggu h 27 mes アジャラマンブリンアディハリ ラブプリテンゴー、ラブプリテンゴー、ラブプリテンゴー、i ブプリテンゴー、ラブプリテンゴー、ラブプリテンゴー、ラブプリテンゴー、ラブプリテンゴー、ラブプリテンゴー、ラブプリテンゴー、ラブプリテンゴー、ラブプリテンゴー、ラブプテンゴー、ラブプリテンゴー、ラブプテンテンテンブリテンブリテンブリテン Spesial dari Ketua Mahfud MD, dan juga seluruh teman-teman kami juga ada di depan kelas yang sangat energik, yang sangat semangat sekali, dan di acara hari ulang tahun、Neg、Republik Tenggo yang ke-10. Semoga saja acara ini bisa berjalan lancar. Namun, sebelum acara dimulai, ribuan rasa terima kasih kepada seluruh penonton. Dan khususnya teman-teman pemuda pemudi、uh, Republik t e n g g u yang saat ini、uh, memakai baju hijau Tosca yang selalu semangat, bareng bersama The Best dangdut Koplo Jawa Timur barometer dangdut Koplo Jawa Timur peledak dangdut Nusantara, You Palapa. Siang hari ini, b a r e n g bersama Republik t e n g g u menghadirkan sepuluh artis idolanya, Jawa Timur. Wah,、wow, luar biasa! Jadi, temanya Republik t e n g g u berdangdut, Republik t e n g g u benar-benar bergoyang. Untuk mewakili dari teman-teman panitia, -teman ini ada pemotongan tubeng yang akan dipotong oleh Mas Sobri dan diberikan kepada Bapak RW. Dan sekali lagi, marilah kita saksikan bersama pemotongan kue di acara hari ulang tahun atau pemotongan tumpeng di acara hari ulang tahun Republik Tenggo yang ke-10. Mas Supri dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kasih dulu tepuk tangannya. Mana untuk Republik? Harapan kami semoga saja Republik Tenggu di hari ulang tahun yang ke-10 ini akan selalu jaya-jaya untuk selama-lamanya. Dan langsung saja diiringi oleh lagu selamat hari ulang tahun spesial untuk Republik Tenggu.